w e slowly f a d e away. h e r soul s l i d e s away. But Abdul. Dul. Abdul, Abdul, ya Mas h a r i Abdul, ya Mas h a r i Abdul, Abdul telah kembali. Terima kasih. Abdul, <laughs> gimana rasanya, Abdul? Reneng? <laughs> Iya a t d i kamu dari mana kok baru kembali, Duh? <laughs> Mungkin karena tongkrongannya udah beda, so. <laughs> Jadi tadi kan gue kesini jam setengah lima, jam empat sore gitu ya. Karena gue punya u t a n g sama Abdul. Gue harus ngedandanin, nge-stylin Abdul.、Oh. k a l a u gue liat h sih. Abdul kemarin-kemarin gagalnya bukan hanya di baju atau apa. Tapi dari potongan rambut. Terus juga jambangnya dia, jengotnya g dia, kumisnya dia. Akhirnya tadi emang bener-bener gue makeover dari rambut, dari jambang, dari kumis, sampai baju. Nah sekarang gue pengen nanya sama penonton disini. Karena kalau seluruh Indonesia susah. Gimana penampilan Abdul malam ini? Alhamdulillah Dul, lu setelah rambutnya d i b r e i d style gini, lu umurnya memuda h sekitar dua hari lah. n Gak g n gak g n gak... g Sekitar mudah, berapa? 2 hari. Gak gak gak gak. Gak. Lu keren banget, mudah banget.、Uh, ya g u e s e n e n g aja gitu.、Uh, tadi g u e m i l i h baju di belakang sama Abdul, sama tim RCTI dan Idol.、Uh, lagu lu apa?、Uh, Oasis. Oke.、Okay. Makanya g u e kasih celana yang rada-rada santai karena ada, ada sedikit rocknya kan. Tapi k a l a u besok liat h aja lagi penampilannya beda tapi k a l a u penampilan Abdul sih ya Gue gak usah ngomong lagi, tadi disini aja berdiri semua, mau apalagi. Terima kasih. Alus Pisa! Abdul. Abdul Kodir. Ya b u d a Ahmad Abdul ya, anak Abdul k a d i r anak gue. Abdul,、uh, aku kayak se sedang berada di sebuah cafe. Terus kamu jadi band yang, band yang ngisi cafe hari itu dan kita semuanya joget. Enjoy、uh, Abdul. m Emang kamu lebih cocok bahasa Inggris sih kayaknya sih. Tapi Abdul kembali ke Abdul yang dulu. Terima kasih. Congratulations. Nilai tambah sedikit sebagai penutup. Lu berhasil sebagai penutup malam ini karena semua berdiri. Terima kasih semuanya. Terima kasih.